si bujang tadinya, cambuk ketika sudah nanya ke ulama ternyata bapaknya asif, bapaknya si pegawai merasa kasian dengan anaknya wadah, anak saya kasian kalau dicambuk saya masih belum terima dengan hukum tersebut maka bapaknya si pegawai tersebut punya ide, gimana kalau saya buat perjanjian buat perjanjian dengan si majikan saya kasih kambing yang banyak kepada si majikan sebagai ganti rugi ganti rugi material sebagai ganti rugi saya kasih kambing yang banyak kalau si majikan rela maka kasus selesai kasus ditutup, anak saya tidak digugat tidak dicambuk kemudian dibawa kambing tersebut kambing yang banyak dikasih ke majikannya ke majikannya terima namun mereka berdua ini masih punya fitrah yang baik ketika sudah terjadi perjanjian seperti itu mereka merasa tidak nyaman Ini benar apa enggak? Akhirnya mereka tanya kepada Rasulullah SAW ya, Kemudian kata Nabi SAW mereka, ya Kata Nabi SAW Memberikan solusi yang benar kepada Mereka berdua Beliau bersabda Ammal walidah wal ganam Waradun alaika Ammal walidah wal ganam Waradun alaika Ada pun ya, Walidah hamba saya, oh ya tadi yang bapaknya asif selain memberikan kambing juga memberikan budak juga budak wanita kata nabi budak wanita ini dan juga kambing yang sudah kamu berikan faradun alaika harus kembalikan harus dikembalikan karena ini didasari atas akad yang khilafu sya'i, bertentangan dengan syariat tidak boleh seperti ini, perjanjian seperti ini orang zina harusnya dicambuk, tidak boleh ada perjanjian sogok-sogokan Nah, ada tongkalikong seperti ini, enggak boleh. Walaupun yang majikannya riba tetap enggak boleh. Ini bertentangan dengan syariat, harus radun harus ditolak, harus dikembalikan. Maka kambingnya dikembalikan, kemudian udak yang dikembalikan dan dia tetap dicambuk. Ada di sini Sahih Wayt Bukhari Muslim. sini kata Syekh Abdul Musin Al-Albani bahwasanya sebuah akad, sebuah perjanjian, sebuah ibadah yang dilakukan khilafu syari'i bertentangan dengan syariat maka radun, maka tertolak semuanya batal konsekuensi-konsekuensi yang terjadi atas ibadah tersebut atas perjanjian tersebut atas akad tersebut, semuanya batal harus dikembalikan, harus ditolak Hasil intinya ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan keuntungan syariat, maka dia tertolak sama saja dengan tidak melakukan ibadah tersebut hadis ala anna man ittada bid'atan asrun fi syar'i fa huwa Hadis ini juga yaitu hadis man ahdathati amrina hadza ma laysa Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah yang tidak dalam dasarnya dari syariat maka amalan tersebut tertolak. Wasohibuha mustahikun lil wa'id dan pelakunya mustahikun lil wa'id berhak untuk mendapatkan ancaman hukuman dosa berhak untuk mendapatkan ancaman hukuman perhatikan di sini ya orang yang melakukan bid'ah tidak kita konis langsung meraka, tidak orang yang melakukan bid'ah tidak kita konis langsung ahlul bid'ah, tidak ya, orang yang melakukan bid'ah tidak langsung kita konis pasif, tidak juga namun dia mustahikun wa'id berhak untuk mendapatkan hukuman bagaimana juga orang melakukan maksiat orang melakukan dusta orang melakukan dusta tidak kita langsung konis menghuni neraka, tidak padahal kata Rasulullah SAW, ya ia ke al-Qadid jauhkan diri kalian dari kedustaan karena kedustaan itu menyeret kepada kefajiran dan kefajiran itu menyeret kepada neraka berarti kebohongan, kedustaan menyeret kepada neraka kata Rasulullah orang yang berdusta berpotensi masuk neraka namun apakah kita katakan oh kamu pendusta kamu ini tukang bohong ketika kita mengatakan demikian kepada seorang, apakah kita berhak hati dia neraka? tidak ketika kita menasihati orang anda telah melakukan maksiat anda telah melakukan kedustaan apakah dengan demikian kita ponis dia masuk neraka? tidak maka sama bid'ah juga kalau kita katakan anda telah melakukan bid'ah apa yang anda lakukan ini bid'ah ini tidak sedang memfonis masuk neraka tidak karena masalah masuk neraka atau tidak ini masalah beda lagi ya nanti banyak faktor-faktor yang lain bisa jadi dia diampuni bisa jadi dia melakukan karena tidak tahu bisa jadi dia melakukan karena shubhat yang bisa menghalangi dia masuk neraka bisa jadi jadi sekali lagi tidak berarti kita ketika memfonis seseorang melakukan bid'ah berarti kita mempunyai dia masuk neraka ahli neraka tidak kemudian takat kala nabiya salallahu alaihi wa sallam madinah rasulullah salallahu alaihi wa bersabda di madinah man ahdafa fiha hadatan aw awa muhditan faalaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain perhatikan Karena bisa-bisa barang siapa yang membuat sebuah bid'ah atau membela orang yang melakukan bid'ah, membela, membantu, menolong mencopot orang yang melakukan bid'ah, maka apa akibatnya? Fa 'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka baginya laknat Allah, baginya laknat dari para malaikat dan laknat dari seluruh manusia hadis sahih riwayat bukhari muslim dan saat ini yang ancaman yang sangat keras tentang terhadap orang yang melakukan bid'ah atau orang naha tash lihat lianaha tashmulu man amila bid'atan sawa'an kana huwal muhditsu laha aw masbukan ila ihdathiha wa tabi'un min ihda min man ahdatha min ahdatha ha. Karena hadis yang kedua ini hadis yang dalam Sahih Muslim yang man amila amalan ini mencakup semua orang yang membuat bidah itu dari awal atau orang yang hanya ikut-ikutan saja. orang kadang yang hanya melakukan melestarikan bidah yang sebelumnya sudah dibuat. Karena kata kata Nabi man amil amalan Leis yang le barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak dalam dasar dari kami, maka ini mencakup orang yang membuat bidah yang meng mengkreasi bidah itu dari awal dan mencakup juga orang yang cuma melestarikan kita yang sudah ada. Di sini lebih umum. Dua-duanya terlarang, walaupun kita enggak buat sendiri, walaupun kita cuma ikut-ikutan orang yang sebelumnya. Maka ini dua-duanya termasuk dalam. Ya, orang yang melakukan kebijahan yang dilarang dalam Qur'an, kal hadis maka raminal masalih tihab didin. Hadis ini tidak tidak tercakup dalam hadis ini semua perkara-perkara yang termasuk masalihu tihab didin, masalah-masalah untuk menjaga agama, masalah-masalah untuk menjaga agama. Almusilan ilah fahmihi wa makrifatihi atau sarana-sarana untuk memahami agama dan mempelajari agama. Kajap Al-Quran, il ilmu sahib, sebagaimana menjama, mengumpulkan Al-Quran dalam musab-musab, dulu Al-Quran dalam lembaran-lembaran, digumpulkan -lembaran. menjadi musab-musab. Ini tidak termasuk bid'ah Ini termasuk masaleh, mursalah termasuk. Maslahat untuk agama Dan pembukuan Ilmu-ilmu bahasa dan ilmu-ilmu nahu Dan ilmu-ilmu agama Ilmu hadis, ilmu fikih Dulu tidak terbukukan Dulu hanya dari lisan-kelisan Namun Oleh para ulama dibukukan Jadi buku-buku Menjadi kitab-kitab buku -buku, Ini tidak termasuk bid'ah Walaupun di zaman nabi tidak ada Kan ini termasuk masalah ilmu, masalah ilmu, masalah, masalah, masalah yang sangat penting untuk menjaga agama. Dan ini juga tidak termasuk dalam definisi bid'ah yang tadi kita sebutkan. Ya dia bukan tarik khatimah qidin, tapi dia wasilah qidin. Bukan sebuah ritual, bukan sebuah metode beragama yang baru, tapi dia hanya sarana agar agama tidak hilang kalau mushab dibiarkan berserakan, tidak disatukan jadi satu buku tidak satu mushab ya maka nanti manusia akan susah untuk baca Quran al Quran akan hilang dari masyarakat Islam ya orang tidak bisa baca Quran orang tidak bisa al Quran, ini bahaya sekali kalau ilmu-ilmu tidak dibukukan maka akan sangat sulit sekali orang mempelajari agama agama akan hilang dari masyarakat Islam ini sangat bahaya sekali Maka perlu dibedakan Semua hal-hal yang maslahah Maslahahnya ini Sangat urgen, sangat darurat untuk menjaga agama Maka ini tidak termasuk Dalam pembahasan dikna Kemudian adalah hadithu Ya dulu diitlatihi Ala raddi kulli amalin Mufalifin lishan'i Hadis ini menunjukkan Secara mutlak bahwasannya semua amalan yang bertentangan dengan syariat itu radin tertolak semuanya walau kan tasu hasanan walaupun maksud dari orang yang melakukannya itu baik kenapa tadi karena ini hanya kita gunakan untuk menilai amalan yang zahir hadis man amil amalan dan hadis man ahdafati amrina, ini untuk amalan gohir, untuk amalan hati hadisnya innaman a'malu bin nian. dan dua-duanya harus diterapkan, jangan salah satu saja, Jadi sebuah amalan harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah man ahdafati amrina hada dan juga hadis man amila amalan Laisa Aleimam, Laisa Aleimamruha, Fahuaratul. Ini sifatnya mutlak, sifatnya umum, mencakup semua amalan yang tidak sesuai dengan keriat, maka semuanya tertolak. Ya hadis ini menunjukkan bahwasannya Semua amalan Yang tidak sesuai dengan syariat Semuanya tertolak Walaupun maksudnya baik Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda Kullu bid'atin Dola latun Setiap kebid'ahan Itu merupakan penyimpangan dalam agama Nabi menggunakan kata-kata Kullu Artinya semuanya tidak ada pengecualian Memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang bid'ah ini adalah ya amun yuridubihi khasun hadisnya umum namun dimaksud yang dimaksukan adalah khusus. Ya sebagian ulama mengatakan hadis-hadis tentang bid'ah ini amun yuridubihi khasun umum tapi maksudnya khusus. Berarti ada bid'ah yang boleh kata sebagian ulama. Namun tentunya ini pendapat yang keliru. Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi tersebut. Nabi mengatakan kullu kullul binatin dalalatu. Yang menahdatha fi amrina Man amila amalan semuanya dalam bentuk umum semua dan tidak ada mukhasisnya, tidak ada yang mentaksisnya, tidak ada yang mengecualikannya. Maka yang tepat kita maknai secara umum. Walaupun benar memang sebagian kata-kata kullu Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Terkadang maknanya tidak semuanya Sebagaimana dalam ya, Al-Quran Allah Ta'ala firman, Kullu syai'in halikun illa wajhah Kullu syai'in halikun illa wajhah Semua perkara, semua sesuatu itu akan halikun, akan binasa kecuali wajah Allah Di sini kullu ini maknanya memang tidak semua karena ada mukhosisnya, ada taksisnya ada pengecualiannya yaitu illa, illa wajah maka kullu dalam ayat ini memang artinya tidak semua maka kata-kata kullu bisa artinya tidak semua ketika ada taksis, ketika ada mukhosisnya ketika ada pengecualiannya Adapun dalam hadis hadis bid'ah tidak ada pengecualiannya. Maka kita maknai secara umum semua amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang baru yang diadakan, diada maka semuanya tertolak. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Oleh karena itu pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tersebut amul yuridu bil ini adalah pendapat yang keliru. Ya, tentunya pendapat ulama bukan dalil. Pendapat ulama bukan dalil, justru pendapat ulama Membutuhkan dalil Kalau pendapat ulama sesuai dengan dalil Kita terima Kalau pendapat ulama tidak sesuai dengan dalil Maka tentu tidak terima Walaupun kita tetap hormati ulamanya Ulama manusia biasa, biasa benar, bisa salah Ulama bukan nabi, ulama tidak maksum Ulama bisa salah Pendapatnya keliru Namun tetap kita hormati orangnya Ulamanya, tetap kita anggap Dia ulama, ulama al-sunnah Walaupun kata-katakan mendapatnya keliru. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya bahwasannya niat saja tidak cukup, niat yang bagus saja tidak cukup dalam beribadah adalah sebuah hadis, ya tentang kisah sahabat yang menyembelih kurban sebelum sholat id, sebelum sholat idul adha. Ada seorang sahabat yang dia punya niat bagus. Ya kalau kita menyembelih kurban setelah eh, sholat idul adha maka lama karena ketika itu ketika idul adha dianjurkan untuk tidak makan sampai kita nanti menyembelih kurban kemudian kita makan dari hewan kurban tersebut Ya kalau kita nunggu setelah sholat disembelih dulu, dimasak dulu, lama orang kelaparan kasian gimana kalau kita menyembelinya sebelum sholat aja, sebelum sholat udah kita sembelih, nanti abis itu kita sholat, abis itu kita tinggal caca-caca dagingnya tinggal masak cepat langsung dimakan, langsung orang senang semua. niatnya bagus. namun apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syaratuka syatulahmin. Sembelihan kambing kamu itu cuman sembelihan kambing biasa, bukan sembelihan kurban. tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat. walaupun niatnya bagus. Niatnya bagus, ingin memudahkan orang Ingin membuat orang senang Ini menunjukkan bahwasanya niat yang bagus saja Tidak cukup, namun harus sesuai dengan Syariat Dan ini sesuatu yang Sudah disepakati oleh orang-orang Yang berakal, oleh para ukola Niat yang bagus Tidak cukup, tapi cara harus Benar ya Niat yang bagus tidak cukup Kalau niat yang bagus saja cukup, maka orang korupsi Tidak masalah, wah saya korupsi Karena saya ingin bangun pondok yang penting, niat saya bagus, saya ini bangun pondok. Pondok ini kurang duit 1 miliar, saya gak punya duit 1 miliar saya korupsi aja niat saya bagus, ya, gak saya gak saya makan uang tersebut apa namanya, akan saya salurkan 100% untuk pondok. namun apakah ini dibenarkan korupsi? tentunya tidak ya, orang berakal tentu akan langsung mengetahui ini perbuatan yang salah korupsi untuk bangun pondok. Orang berakal tentu akan tahu ya perbuatan yang salah Oleh karena itu, niat yang Bagus, tapi Caranya tidak benar Ini sudah disepakati oleh orang-orang berakal Bahwa soalnya ini tidak bisa Disetujui, tidak bisa dibenarkan Hadal hadith ya dulu Bimantukihi ala anna kullu amalin Laisa alaihi amru syari Fahuwa mardudun Hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya semua amalan yang tidak dilakukan dengan sesuai dengan syariat maka dia tertolak. Ini ditunjukkan oleh mantuknya, ditunjukkan oleh zahir hadisnya. Wa'idul lubi ma'fhumihi dan ma'fhum hadis, ma'fhum itu berarti eh, makna dari sebuah kata yang merupakan yang diambil dari kebalikan makna yang tersirat, yang eksplisit. sekali lagi, mafhum yang disebut dengan mafhum adalah makna yang diambil dari kebalikan makna yang eksplisit. makna yang eksplisit disebut mantuk, mantuk, ya, mantuk-mantu, ya, mantukun, nim, nun, to, terus wao dan qaf mantukun makna yang eksplisit sebut mantuk mantuk hadis menunjukkan bahwasanya yamana amilan laisa alai amruna fa huwa semua amalan yang tidak sesuai dengan syariat maka tertolak ini mantuk hadis maka mafhum hadis kalau makna ini kita balik berarti semua amalan yang dilakukan sesuai dengan syariat pasti diterima ini mafhum hadis jadi mantuk hadis menunjukkan semua amalan yang tidak sesuai dengan syariat tertolak. Mafhum hadis menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang dilakukan sesuai dengan syariat pasti diterima. Kemudian eh, tadi karena soft sistemnya nya eh, bermasalah, saya ingin mengulang sedikit masalah tadi. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang tidak dilakukan sesuai dengan syariat tertolak. Wasohibuhu mustahik, mustahikun lil wa'id. Pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Sekali lagi, ber, pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Tidak berarti ketika kita kita kita menjelaskan kepada seseorang amalan anda ini bid'ah, berarti kita memfonis dia neraka tidak. Ya sekali lagi ini bukan demikian. Kalau kita menjelaskan, anda ini melakukan bid'ah amalan yang Anda lakukan ini bitnah ini bukan sama sekali kita memfonis dia ahli neraka, tidak sama sekali, karena dia mustahikun wa'id berhak untuk mendapatkan hukuman bukan pasti mendapatkan hukuman, bukan pasti mendapatkan hukuman, tapi mustahikun berhak sebagaimana kalau kita menasihati orang, Anda ini berbohong Anda ini telah berdusta bukan berarti kita ketika itu sedang memvonis dia masuk neraka tidak karena tadi kita jelaskan bahwasanya dusta ini kata nabi membawa kepada kefajiran, fajiran bawa kepada neraka, berarti dusta bawa kepada neraka. Kalau kita mengatakan anda ini berbohong, bukan sedang bukan kita sedang memvonis dia masuk neraka atau ahli neraka, tidak. Namun dia mustahiqqun lil wa'id. Dia berhak untuk masuk neraka gara-gara dia bohong, berhak. Namun belum tentu masuk neraka kita tidak bisa memastikan orang pasti surga atau pasti neraka tidak bisa tentunya ini aqidah alusna wal jamaah tidak bisa kita memastikan orang pasti neraka atau pasti surga secara takin secara spesifik oleh karena itu jangan sampai salah paham kalau kita menjelaskan bid'ah kita menjelaskan amalan-amalan bid'ah berarti kita sedang memfonis orang neraka tidak ya sama seperti kita kita menjelaskan maksiat kita mendelaskan Kepastikan-kepastikan yang ada di masyarakat Berarti kita Apakah kita sedang memponis masyarakat Ahli neraka? Tidak, sama ya, Demikian juga kalau kita mendelaskan Bid'ah Menasihati orang berbuat bid'ah Tidak memponis masuk neraka Tidak, karena apa Karena bisa jadi dia diampuni oleh Allah Karena bisa jadi dia melakukannya Karena tidak tahu, karena jahil Dan ini kebanyakan demikian Mungkin dia ada syubahat Ya mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat dia tidak jadi mendapat wa'id, tidak jadi mendapat hukuman. Namun tetap kita peringatkan. Ya ini tiga hadis tentang bid'ah. Kemudian hadis selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbah Jumat. Atau dalam setiap khutbahnya Perhatikan, dalam setiap khutbahnya Dan Nabi sangat sering khutbah Beliau senantiasa mengawalinya dengan mengatakan Amma ba'du Fa inna khair haditsi kitabullah Wa khairul al hadji muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdathatuhah Wa kulla bid'atin Dolalatun Bahawaannya Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Dan sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuk Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan seburuk-buruk perkara Adalah perkara yang diadakan Dalam agama, perkara bid'ah Dan setiap kebid'ahan adalah Penyimpangan dalam agama Bayangkan, ini hadis ini Sohih roed muslim Ini Nabi katakan Terus menerus ketika Mau khutbah Ini menunjukkan bahwasannya beliau sangat perhatian sangat sering mewanti-wanti umatnya dari perbuatan bid'ah. Bukan perkara yang sepele. Dan dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan lafaz yaitu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebid'ahan adalah penyimpangan dalam agama dan setiap penyimpangan dalam agama dia berhak untuk masuk neraka. Tempatnya di neraka. Perhatikan di sini. Kata Nabi SAW Setiap kebitahan adalah Dolalah dan setiap dolalah Tempatnya di neraka Dengan demikian kita bisa ketahui bahwasannya Setiap bid'ah semuanya tercela, Tidak ada bid'ah yang hasanah Kalau ada Bid'ah yang hasanah berarti harusnya ya, Kullu ini Kita maknai sebagian Sebagian bid'ah itu Dolalah dan Sebagian dolalah di neraka Berarti ada dolalah yang tidak di neraka, ada penyimpangan agama yang tidak masuk neraka Ini tentunya sebuah kekeliruan, tidak mungkin demikian Setiap dolalah tentu salah, setiap kesesatan, setiap penyimpangan agama tentu kekeliruan Dan dia tempatnya di neraka, berhak untuk dihukum dengan adab di neraka Dengan demikian tidak ada bid'ah yang hasanah Semua bid'ah adalah tercela karena apa? karena kalau tadi ada bitah yang hasanah, berarti harusnya se sebagian bitah itu penyimpangan dan sebagian penyimpangan tempatnya di neraka, sebagiannya lagi di surga berarti, ya. berarti ada penyimpangan yang tempatnya di surga ini tentunya mustahil. Dan nanti kita, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya makna kulu di sini mencakup semuanya dan tidak ada makosisnya, tidak ada taksisnya. kemudian hadis yang kelima. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Usikum bittaqwallah wasami wa tha'ah Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri kalian. Wa in abdan habasyiyyan walaupun ulil amri kalian berasal dari seorang hamba Habasha dari Habasyah dari Ethiopia. Ya tentunya kata para ulama seorang ulil amri tidak boleh seorang budak, tidak boleh. Kalau dia seorang budak harus dia merdekakan dulu baru diangkat sebagai ulil amri. Namun ini menunjukkan betapa pentingnya perintah untuk taat kepada ulil amri walaupun sang ulil amri dahulunya dahulunya awal mulanya seorang hamba sahaya, seorang budak tetap harus ditaati. Walaupun syarat untuk menjadi seorang khalifah, seorang ulil amri dia harus orang yang merdeka karena kalau uh, dia bukan orang yang berdaerah, nanti yang mimpin adalah majikannya, ya. bukan dia nya, ya. bukan dari Amri namanya. Ya. Ya. Kalau dia masih jadi budak, berarti yang masih instruksi nanti majikannya. Ini tentunya tidak mungkin. Fa'inahumaniya ishmingum badi fa sayarahtilatan kathira orang yang hidup sepeninggalku dia akan melihat persusian yang banyak. Faalikum bilsunnati wasunnati al kullafir washidin al mahdigin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, para khulafaur rasyidin yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz. Berpegang eratlah dengan sunnah mereka, sunnahku dan sunnah para sahabat dengan gigi geraham kalian, gigitlah dengan gigi geraham kalian, Maksud gigit dengan erat-erat, pegang erat-erat. Waiyakum, muhdatil umur dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, perkara bid'ah. Fainna kullu muhdatin bid'ah, wakullu bid'ahin dzalalah. Karena setiap kebid'ahan, ya setiap perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan dalam dan setiap kebid'ahan adalah penyimpangan dalam agama. Hadis ini jelas menunjukkan bahasanya setiap kebid'ahan. Adalah perkara yang tercela Tidak ada bid'ah yang tidak tercela Dan akan kita perhatikan semua hadis-hadis yang kita sebutkan nanti Ini baru lima hadis Dan juga hadis yang lima hadis yang tadi kita sudah sebutkan Semuanya konteksnya celaan Tidak ada yang konteksnya pembiaran Tidak ada konteksnya pujian Semua hadis yang membahas tentang bid'ah Semuanya konteksnya celaan dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya kita ya wajib untuk mengikuti sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat kita beragama dengan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat Gidwanullah alaikum ajma'in kita memahami hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat karena para sahabat tentunya yang mengetahui kapan Nabi mengatakan demikian, kapan ayat turun bagaimana pemahaman nabi, bagaimana praktek nabi. Mereka yang lebih tahu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk beragama sesuai dengan pemahaman mereka, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian hadis yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajjaba An kulli sahibi bid'atin Hatta yada bid'atahu Sungguhnya Allah Hajjaba, menghalangi taubat Dari setiap pelaku bid'ah Sampai dia meninggalkan bid'ahnya Hadis ini Sahih ya Diruakan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mujamul Ausat Disahihkan oleh Syekh Muhammad Al-Surdin Al-Albani Dalam At-Targib At-Targib Hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya e, para ulama mengatakan dari hadis ini bahwasanya pelaku bidah itu sulit taubat. Bukan berarti pelaku bidah itu tidak mungkin taubat, bukan. Bukan demikian ya. Tentunya pintu taubat terbuka lebar. Ya, inna Allah yaqbalu taubatan al abdi. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan selama nyawa belum sampai di kerongkongan selama masih ada nyawa ini hadis ini menunjukkan bahwasanya semua penyimpangan bahkan sampai kekufuran selama belum mati, selama nyawa belum sampai kerongkongan, insya Allah diterima tobatnya, tobat Allah dibuka lebar, termasuk orang berbuat bid'ah tentunya kalau dia bertobat masih ada kesempatan namun hadis ini menunjukkan bahwasanya sulit bagi orang yang berbuat bid'ah untuk bertobat. Semakin banyak bid'ah yang dilakukan semakin sulit, semakin kental dia bid'ahnya semakin sulit. Karena kata para ulama orang yang berbuat bid'ah pasti dia merasa dia melakukan kebaikan. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan maksiat dia menyadari bahwasanya yang dilakukan yang dilakukan adalah kesalahan maka dia akan cepat sekali untuk bertaubat. Namun orang yang berbuat bid'ah dia merasa melakukan kebaikan. karena tadi definis, definis bid'ah yang kita sebutkan tadi bahwasanya suatu bid'ah dikatakan bid'ah kalau dia melakukannya ya yusadu bisuluki 'alaiha at'abdu. Dia melakukan amalan tersebut, ritual tersebut untuk ta'abbud, untuk mencari pahala sebuah kebaikan karena dia menganggap ini baik maka akan sulit sekali untuk dia bertaubat, meninggalkan perbuatan tersebut ini menunjukkan berapa ngerinya perbuatan bid'ah ya sangat sulit untuk taubatnya sulit untuk kembalinya ini menunjukkan sangat ngeri sekali bid'ah tersebut maka jangan sekali-kali kita dekat-dekat, jangan sekali-kali kita ya nyoba-nyoba penasaran Apalagi kita sampai tercubur kepada kepada kebidenahan, ya. kita mohon kepada Allah untuk memberikan kita taufik dan hidayah agar kita terhindar dari perbuatan bida. Kemudian hadis yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala faradukum ala al-hawdi." Aku akan mendahului kalian di telagaku. Nanti di akhirat nanti akan ada telaga Rasulullah, ya, yang orang yang meminumnya minum air dari telaga tersebut adalah orang-orang yang dipastikan merupakan umat Rasulullah. Yang ketika ia meminum air dari telaga tersebut, maka tidak akan kehausan selama lamanya. Layarifanna ilayya rijalun minkum lalu kelak nanti akan ditampakkan kepadamu beberapa orang di antara kalian idza ahwaitu idza ahwaitu la unawiluhum ukhthuluju duni kemudian aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari haut dari telaga tersebut, namun mereka uh tujuh dijauhkan dariku, dijauhkan oleh ya para malaikat dari nabi. Kenapa? Wa akul ayy rabi kata nabi ya Allah ini umatku ya Allah. Kemudian dikatakan oleh Allah ya kulu lahat adri maahdatu baddak. Wa Muhammad kalian Wahai Muhammad kamu tidak tahu apa yang mereka Perbuat, apa yang mereka ada-adakan Dalam agama Sepeninggal engkau Mereka telah berbuat bid'ah Sepeninggal engkau Hadis ini Sahih rawat Bukhari Hadis ini menunjukkan bahwasanya Orang yang melakukan bid'ah Dan ia belum bertaubat Dari bid'ahnya Ketika dia menghadap Allah kelak di akhirat Maka dia akan mendapatkan hukuman berupa dijauhkan dari telaga Nabi, jauhkan dari minum air dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita mengaku benar-benar umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallam hendaknya kita jauhkan dari kita dari perkara bid'ah. Tak jauhkan dari kita dari melakukan kebijahan yang semoga kita Dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wataala dengan Rasulullah SAW di telaga beliau kelak. Kemudian hadis yang ke-8. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda annahu sayali amarakum min ba'di rijalun. sungguh nanti diantara kalian akan datang orang-orang sepeninggalku yutfuun as-sunnah yang mereka akan mematikan sunnah wa yuhdithuuna bid'atan dan mereka akan menghidupkan bid'ah bid'ah wa yukhiruun as-shalah an mawaqitiha dan mereka akan mengakhirkan salat dari waktu-waktunya kata ibnu Mas'ud Ya Rasulullah kifabi idha adraktuhum bagaimana kalau aku nanti menemui orang-orang demikian, para pemimpin-pemimpin yang demikian Kala, kata Nabi SAW laiza ya ibnu ummi abdi taatan liman asallahum Wahai Abdullah bin Mas'ud Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat Kepada Allah Hadis ini menunjukkan bahwasannya Kelak akan ada Pemimpin-pemimpin Penguasa-penguasa Yang jahat, yang dalim Yang mereka akan Mematikan sunnah Dan akan menghidupkan bid'ah-bid'ah Mensupport bid'ah Yang mereka akan Mengacaukan waktu-waktu sholat Yang mengakhirkan Waktu-waktu sholat dari waktu-waktu yang sebenarnya Dan kata Nabi Ya bagaimana Kalau ketemu dengan Para pemimpin yang demikian Maka jangan taati dia dalam kemaksiatannya Tetap taati dia Dalam hal-hal yang ma'ruf Namun jangan taati dia Ketika dia melakukan maksiat Ketika dia melakukan bid'ah Ketika dia Makhirkan waktu-waktu salat, jangan taati ini Hadis ini juga Menunjukkan ter tercelanya bid'ah Menunjukkan tercelanya Bid'ah Yang kebid'ahan ini disematkan kepada Orang-orang yang dolim Orang-orang yang dolim yang akan Menghidupkan bid'ah Kemudian hadis yang ke sembilan Rasulullah SAW bersabda Innahu man ahya sunnatan Min sunnati Fakat amitu, badi, fainallahu min min al ajar mithla man amil Barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah sunnahku yang aku telah ajarkan sepeninggalku yang telah aku ajarkan untuk diamalkan sepeninggalku maka baginya pahala semisal dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyqusu min ujrihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man yata'addab bi'atan dhalalatan la yarḍa Allahu wa rasuluhu, kana 'alaihi mithlu athimin man 'amila biha la yanqusu dhalika min awzarihim syai'an. Barang siapa yang Membuat sebuah, sebuah bid'ah, mengkreasi, menginovasi sebuah bid'ah yang baru, yang dia mengawali sebuah kebid'ahan. Maka, yang kebid'ahan ini dolalatun merupakan kesesatan yang tidak dirbai oleh Allah dan Nusulnya. Maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sanadnya Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Hadirin juga menunjukkan bahwasanya bid'ah itu tercela dan bahwasanya orang yang melakukan bid'ah selain dia amalannya tertolak. Selain dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Selain dia juga tidak mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia mendapatkan dosa Karena melakukan hal dilarang oleh agama Dia juga mendapatkan Dosa jariah Dari orang-orang mengikutinya Jadi tidak, ada, tidak, tidak hanya ada Pahala jariah Ada juga dosa jariah ya, Perhatikan tidak hanya ada Pahala jariah Tapi juga ada dosa jariah Dan kita harus takut Kita membuat dosa jariah Karena tidak main-main dosanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal ketika kita sudah meringkuk di lubang dua kali tiga atau satu kali tiga yang gelap yang tidak ada teman di sana kecuali amalan kita yang kita tidak bisa ngapa-ngapain tentunya kita butuh transferan pahala kita sangat-sangat butuh transferan pahala bagaimana jadinya kalau yang datang adalah transferan dosa yang terus mengalir terus dosa tersebut selama kita meringkuk di alam kubur semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari keadaan yang demikian oleh karena itu ini menunjukkan betapa bahayanya bid'ah jangan sampai kita membuat bid'ah yang baru dari awal yang mengkreasi, yang menginovasi dari awal sebagai kreatornya yang nanti akan dikuti oleh orang-orang dan orang-orang tersebut akan meneraskan dosa-dosanya kepada kita semua ya, jangan membuat Bidah yang baru dan jangan juga Melestarikan Bidah yang sudah ada Yang nanti orang-orang Akan mengikuti ya, Tadinya sudah sudah hilang Bidahnya Kita lestarikan Gara-gara kita lestarikan kita Diikuti orang, kemudian juga Orang-orang akan mentransfer Dosa-dosanya kepada kita Kemudian Hadis yang ke sepuluh Banyak sekali hadis tentang Bidah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Awalu Man yughiru sunnati Rajulun min Bani Umayyah Pertama Orang pertama yang mengubah ubah Sunnahku Adalah seseorang dari Bani Umayyah Hadis ini Sahih Dirakan oleh Ibn Abi Asim Dalam Al-Awa'il Disahihkan oleh Syekh Muhammad Rasuddin Al-Albani Dalam silsilah as-suhiha Dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwasannya Akan ada orang yang mengubah-ubah sunnahku Ini beliau katakan ketika masih Hidup tentunya, belum ada bid'ah Di zaman Nabi tidak ada bid'ah Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada bid'ah Karena ketika Para sahabat melakukan penyimpangan Akan dikoreksi oleh Nabi Akan turun atau akan turun ayat Untuk mengkoreksinya Di zaman Nabi tidak ada bid'ah Kata Nabi, orang yang pertama kali akan mengubah-ubah sunnahku adalah seorang dari Bani Umayyah Ya ini juga menunjukkan celahan kepada bid'ah Kalau bid'ah itu tidak tidak tercelah tentunya Nabi tidak akan mengatakan demikian Tidak perlu Nabi repot-repot akan mengabarkan mengabarkan bahwasanya akan ada orang yang mengubah-ubah sunnahku Ya Nabi mengatakan demikian dalam melangkah waanti wanti para sahabat jangan sampai kalian mengikuti orang ini jangan sampai kalian mengikuti orang-orang yang mengubah ubah sunnahku, yang membuat bid'ah, eh, yang ngacak-ngacak sunnahku yang ngacak-ngacak apa-apa yang sudah aku tuntunkan aku sudah tuntunkan demikian malah dia mengajarkan yang berbeda Nabi mengabarkan ini dalam untuk mewanti-wanti para sahabat oleh karena itu juga kita seharusnya semestinya kita juga terwanti-wanti, waspada terhadap kebijakan terhadap sunnah Nabi yang diubah-ubah. Kemudian hadis ya yang yang ke sebelas yang terakhir kita bahas pada sembilan kali ini. Rasulullah SAW bersabda jatlatun jatlatas turahdin ila buyut azwaj Nabi SAW datang tiga orang kepada rumah. Salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Falamma akhbaru kaannahum taqalluha. Ketika Aisyah mengabarkan tentang bagaimana Nabi ibadah di rumah. Nabi di rumah ibadahnya demikian demikian, mereka ternyata takoluhah. Mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit, ibadah Nabi itu kecil, remeh. Saya juga bisa. Fakoluh. Wa ainanahnu mina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakadu gubrro lahuma taqdim min zanbi wa ma ta'akhir. Ya, bagaimana? Kami dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kami tidak, kal ahdhom amma ana fa ini ussallillaila abadan. Adapun saya, orang yang pertama mengatakan saya akan sholat malam selama lamanya. Saya tidak akan tidur, saya akan sholat malam terus menerus setiap hari. Fakalah <tip> akar yang lain mengatakan. Anak asumo ardahro wala uftir. Saya akan puasa terus menerus setiap hari dan tidak akan berbuka. Wakala akar yang lain yang ketiga mengatakan Anak tazilun nisa wala atazawaju abada. Saya akan menjauhi para wanita dan saya tidak akan menikah selama lamanya. Perhatikan di sini orang-orang ini menganggap yang menganggap amalan Nabi itu sedikit kedua mereka menganggap bahwasanya kalau Nabi istimewa, Nabi itu sudah diampuni dari dosanya, kalau kita orang kotor, orang hina, banyak dosanya sehingga kita harus lebih dari Nabi perhatikan ini alasan yang sama persis yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah di zaman ini, persis sama yang mereka mengatakan saya ini orang kotor saya orang banyak dosa Tidak ada apa-apa yang dibanding Nabi, Nabi sudah diampuni Sehingga seharusnya saya lebih dari Nabi Nabi cuma segitu, seharusnya lebih Nabi tidak mengajarkan ibadah ini Iya memang Nabi tidak diajarkan, tapi saya butuh lebih Karena saya ini banyak dosa Karena saya orang kotor, orang hina Persis alasannya sama dengan yang dipakai oleh orang-orang yang melakukan bidah di zaman sekarang namun apakah oleh Nabi saw Direstui, dianggap bagus dipuji oh bagus alasan kamu itu bagus ya kamu berarti sadar bahwa kamu itu kotor kamu itu penuh dosa apakah orang-orang ini dipuji kita perhatikan di sini fajar Rasulullah saw ilaihim fakala antum ladinakul dum keda w keda kemudian datang Rasulullah saw ya dalam Hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan demikian tidak langsung tapi dalam sebuah khutbah di depan orang banyak tanpa menyebutkan namanya tanpa tujuh hidung beliau mengatakan apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian apakah kalian yang mengatakan akan sholat malam terus menerus akan puasa setiap hari tidak akan nikah akan menjauhi wanita seterusnya kata Nabi Amma Wallahi demi Allah inni la akshaakum lillahi wa lah sungguh aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah artinya apa nabi yang sudah paling pol nabi adalah contoh yang sudah paling pol sudah paling maksimal jangan melebihi lagi lakinnii asuumu wa aftir namun aku puasa namun aku juga berbuka aku tidak setiap hari berpuasa wa usolli wa arqutu aku sholat malam, tapi aku juga tidur ya perlu diketahui bahwasannya sholat malam itu wajib bagi seluruh para nabi sholat malam wajib bagi seluruh para nabi nabi, nabi s.a.w. setiap hari sholat malam dan nah, juga para nabi semuanya setiap hari sholat malam namun, bukan tidak pakai tidur tetap pakai tidur, ya nabi tidur dulu kemudian nanti di setengah malam nabi bangun kemudian nabi baca quran Kemudian sepertiga malam Nabi sholat malam. Nabi sholat malam. Pakai tidur walaupun setiap hari sholat malam. Wa Ata'zzah wa dan aku menikahi para wanita. Ya bukan Ata'zzah wa Junlmarah. Bukan aku menikahi satu wanita, tapi nisa wanita yang dinikahi oleh Nabi nisa banyak wanita tidak hanya satu. Faman ragi ba'an ba sunnati Fala isa minni Barang siapa yang tidak suka Kepada sunnahku Barang siapa yang Ingin berbuat lebih dari apa yang aku ajarkan Membuat bid'ah-bid'ah Sepeninggalku Fala isa minni Maka bukan bagian dari umatku Hadis ini sahih Rohit Bukhari Padikan hadis ini Menunjukkan bahwasannya orang-orang yang melakukan ibadah karena merasa kurang karena dia butuh merasa lebih dari apa yang sudah disyaratkan oleh syariat apa yang dituntun oleh Rasulullah S.A.W ingin lebih dari apa yang dituntung oleh beliau tidak beliau puji tidak dipuji oleh Nabi bahkan kata Nabi ini bukan bagian dari umatku ini sebuah ancaman sebuah hukuman yang tentunya sangat berat yang Rasulullah S.A.W adalah sayiduna adalah Khaliluna adalah sayyid kita Adalah kekasih kita Bagaimana rasanya kalau kita Tidak diakui oleh kekasih kita InsyaAllah Nabi SAW kekasih kita Bagaimana rasanya Kalau kita tidak diakui oleh kekasih kita Tentanya sangat sedih Sebuah hukuman yang sangat pedih Yang sangat perih Dan ini akan diterapkan bagi orang-orang yang suka mengubah ubah sunnahnya Yang tidak suka kepada sunnahnya Yang inginnya lebih ingin lebih dari apa yang beliau tuntunkan dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya niat yang baik tidak cukup ya, tiga orang tadi niatnya baik dia yang beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapus dosa-dosanya ingin menjadi orang yang bukan hanya orang yang biasa tapi orang yang luar biasa tapi apakah oleh Nabi salam salam dipuji ternyata tidak mereka tidak dipuji walaupun niat mereka baik Ternyata mereka dicela, mereka dikatakan mereka tidak suka kepada sunnahnya, dan mereka dikatakan bukan bagian dari umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya niat yang baik tidak cukup, namun niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang baik, ya dengan mengikuti apa yang beliau tuntunkan, mengikuti sunnah beliau, mengikuti apa yang beliau syariatkan. Oleh karena itu. Ya, ikhwah fillah wa akhwatul din, Rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi andainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi perbuatan bid'ah. Kita jauh sejauh-jauhnya bahkan kita jangan menjadi orang yang menolong perbuatan bid'ah, membela perbuatan bid'ah dan menyokong perbuatan bid'ah. Namun sebagai catatan terakhir ya, walaupun kita sudah tahu betapa bahayanya perbuatan bid'ah Ya ini bukan berarti kita sembarangan menuduh orang lain ya, bid'ah dan juga sembarangan menuduh orang lain Ahlul bid'ah. Jangan sembarangan. Ya, Nama-nama sembarangan di mana-mana nggak benar. Ya, bukan berarti kita langsung pulang ke rumah ya, mengatakan ini bid'ah itu bid'ah, kamu bid'ah kamu ahlu bid'ah bukan. Ya. Untuk mengetahui mana yang bid'ah mana yang tidak perlu belajar. Untuk mengetahui amalan ini bid'ah, amalan ini tidak bid'ah. Amal ini bid'ahnya dipersisihkan Amal ini bid'ahnya Disepakati para ulama, ini perlu belajar ya. Makanya Sebenarnya kita senantiasa terus bersemangat Menuntut ilmu syar'i Agar kita tetap bisa bijaksana dalam Menilai suatu amalan Bid'ah Dan juga yang tidak bid'ah Kita bisa tahu mana amalan yang bid'ah Mana amalan yang tidak bid'ah Kita tidak bermudah-mudah Terhadap amalan bid'ah dengan kita mendukungnya Kita menyetujuinya kita menyokongnya, apalagi kita membuatnya. Kita tidak bermudah-mudah. Namun juga kita tidak berlebihan Ya kita tidak gulu dalam bid'ah. Kita sembarang menuduh orang lain berbuat bid'ah. Sembarang menuduh orang lain ahlu bid'ah tidak. Yang benar adalah pertengahan. Ya kita mengatakan yang bid'ah itu bid'ah sesuai dengan penelaasan para ulama, sesuai dengan ilmu di atas ilmu. Kita mengatakan sesuatu itu bukan bid'ah juga di atas ilmu. Ya oleh karena itu kita niasat, kita niasiatkan agar senantiasa bersemangat belajar ilmu syar'i agar kita bisa menyikapi bid'ah dengan bijaksana dengan tepat. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ya timbangan pemudah, timbangan amalan kebaikan kita di Yaumul Mizan dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa sallam wa akru da'wana al hamdu